ta'ala fi kitabihil karim wa min an khalaqalaakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala mawaddatan wa rahmah fi dhalikala ayatin liqaumin yatafakkarun Surat Rum ayat ke-21 nah, Allah mengatakan dan diantara Tanda keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah menciptakan pasangan untuk kalian Barakulah Fikon Litas kunu ilaiha Agar kalian bisa merasakan ketentraman, sakina. Rahmah terjalinnya hubungan antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Padahal yang demikian terdapat tanda-tanda <coughs> kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi Kaum yang mau berpikir. Nah, ayat inilah yang melandasi barakalafikum eh, slogan yang biasa kita dengar dari lisan-lisan barakalafikum kaum muslimin yaitu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Landasannya ayat ini. Di awal ayat Allah mengatakan. Litas kunu ilaiha. Nah, rumah tangga itu dibangun. Untuk mendapatkan ketentraman. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah itu akan muncul rasa. Barakallahu fikum cinta dan kasih sayang. Inilah yang Menjadi. Landasan ya, e, pernyataan. Barakulahikum. kaum muslimin yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmat. Nah, di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Barakulahikum. Itu yang pertama kali. Tahapan pertama yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang mengawali membangun rumah tangga barakallah. Baik. Dan itu dirasakan oleh ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia pertama, Beliau kan hidup sendirian. Ya. Semua fasilitas kemewahan dan kenikmatan ada pada beliau. Tapi itu tetap membuat Nabi Adam merasakan ada kekosongan. Nabi Adam tetap merasakan kegalauan. Kegelisahan. Barakul. Dan memang dimikirlah keadaan manusia itu ketika dia masih berstatus single. Walaupun semua prestasi sudah dia raih. Pekerjaan sudah mapan. Tempat tinggal sudah punya mewah. Kendaraan juga demikian. Mobilnya saja mobil sport. Lamborghini misalnya. Atau Bugatti. Atau mobil-mobil mewah yang lain. Jadi untuk dari sisi kehidupan dunia, dia punya semua. Begitu juga yang wanita. Ya. Tapi ketika status seorang hamba itu masih single. Tetap ada ruang yang kosong. Tetap dia akan merasakan kegelisahan. ya. Tetap dia merasakan ada yang kurang dalam kehidupannya. Barak Allah itu. Nah. Makanya Allah mengatakan. Ketika manusia itu bertemu dengan pasangannya. Bertemu dengan jodohnya. Maka akan lahir yang namanya. Sakinah. Jadi rasa rasa rasa gelisah, kekosongan yang ada <kuh> dalam kehidupannya itu menjadi terisi. Barakulavik. Ya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Adam dan anak keturunannya. Ketika mereka masih berstatus single, rasa itu tidak akan bisa mereka eh, hilangkan. Barakulavik. Nah, yuk. Barak Sehingga e, Pernikahan itu Barakulavikum Akan membawa ya Efek Dan dampak yang positif Makanya Islam itu sangat menganjurkan Bagi pemeluknya untuk menikah Ketika sudah terpenuhi Barakulavikum Eee Hal-hal yang memang dibutuhkan. Nah, dan Islam melarang pemeluknya untuk tabatul ya, rohbaniah, konsep kependetaan, ya, biarawati atau misal dengannya itu berlawanan dengan Islam. Nah, berbeda dengan agama-agama yang lain, ya. Seorang itu ketika dia ingin benar-benar fokus dalam ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Maka dia harus menjalani kependetaan, rahbaniya. Nah, jadi yang laki-laki tidak boleh menikah. Yang perempuan juga demikian. Tapi Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah, Tahu itu tidak akan memberikan masalah yang baik. Ya. Islam itu sangat menghargai fitro tahu tidak akan sanggup. Nah, mesti akan terjadi yang namanya baroklofikum pelanggaran dan penyelewengan sudah merupakan rahasia umum. Ya memang mereka mungkin secara status resmi tidak ada hubungan suami istri tapi mereka melakukannya di luar ya, status yang resmi. Ya kan? Nah bilangnya kependetaan tapi tetap terjadi hubungan gelap antara baroklofikum Iya pendeta dan biarawati. Barakalawwifikum. Makanya Islam sejak awal dari dasar memang barakalawwifikum tidak ya menyepakati konsep rohbaniah itu. Karena memang secara fitrah manusia ya itu membutuhkan pasangan. Barakalawwifikum. Bahkan Islam melarang haram ya kalau sampai seorang itu punya pemahaman Barokallahu fi tidak mau menikah, ya. Dengan alasannya tadi, bukan alasan-alasan yang syar'i dia hanya ingin sendiri, dia mengatakan ingin uh, fokus, ya, untuk ibadah saja. Barokallahu fi Nah, sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam, uh, barokallahu fi kum beliau pernah dikunjungi tiga orang, ya kan? Bertamu ke rumah beliau. Dan bertanya bagaimana ibadah beliau. Nah, dan setelah mereka mengetahui ternyata ibadah Rasul itu kok biasa. Maka sebagian mereka mengatakan ya sudah kalau saya puasa terus menerus. Ya, tidak akan berbuka. Kalau saya akan sholat malam. Nah, tidak akan tidur. Kalau saya akan membujang. Tidak akan menikah. Barakulahikum. Bentuk uh, sikap uh, berlebihan ekstrim dalam penghambaan. Sama Rasul ditegur. dimarahi oleh beliau. Beliau mengatakan saya ini adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Kalau pengen niru ya tiru beliau. Untuk menjalankan ketakwaan. nah Saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam dan juga saya tidur di awal malam. Dan saya menikahi banyak istri. Barakallahu artinya dia tidak setuju dengan konsep tabatul itu ya. Barakallahu. Nah, membunjang atau barakallahu tidak menikah selama-lamanya. Barakallahu fikum. Makanya barakallahu eh, pernikahan itu dijadikan sebagai bagian dari keimanan. Nah, ya. Dimana tersebutkan man tazawwaja faqad istaqmala al-imanah. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan sebagian dari imannya. Jadi, pernikahan itu di dalam Islam, barakallafikum, adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan. Beliau juga menganjurkan Ya ma'asyarah syabab, manis tato'am minkumul ba'a, falia tazawwaj. Wahai para syabab, Siapa di kalangan kalian yang mampu untuk menikah, yang mampu, e, sudah mampu untuk memberikan nafkah batin dan nafkah lahir, maka hendaknya dia menikah. Dari, sekian banyak masalah dari pernikahan, barakah wafiqum di antaranya tadi, pernikahan itu akan mendatangkan rasa apa? rasa tenang, akan menghilangkan kegalauan. Dan keresahan baroklofikum. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan, setelah seorang itu tenang ya, tentram baroklofikum, kemudian akan muncul dari pernikahan tadi adalah e, mawaddah, iya. rasa cinta baroklofikum. <tuh> Mungkin akan ada yang bertanya, kalau dalam Islam kan tidak ada yang namanya konsep pacaran, ya. jadi melakukan apa eh, penjajakan, ya, na'am menjalin hubungan dengan e, pasangannya barakahovikum sebelum diikat dengan ikatan yang sah kalau istilah orang kita kan namanya pacaran dalam Islam tidak seperti itu konsep dalam mencari pendamping atau pasangan yang jadi pertanyaan khususnya mungkin teman-teman eh, kita soda, eh, saudara atau saudari kita yang itu mungkin akan terus mereka permasalahkan gimana rasa cinta itu bisa tumbuh ustadz kalau nggak ada pacaran pacaran itu kan fungsinya untuk apa iya seorang berupaya menjalin yang namanya eh, cimistry gitu ya Nah, barakalafikum. Penjajakan, barakalafikum. Terakhir, hubungan. Nah, yang adalah yang ada dalam Islam kan dengan sistem taaruf, barakalafikum. Bagaimana itu bisa terwujud? Iya, kalau mereka ketika mengawali rumah tangganya tidak saling mengenal. Ya. Tidak tahu secara dalam. Barakulahikum. Uh, detail pasangannya ini seperti apa. Nah. Barakulahikum. Maka jawabannya. Barakulahikum. Islam punya cara sendiri. Untuk membuat. Uh, cimistri tadi. Munculnya Ikatan. Munculnya barakallahu'alaikum rasa cinta. Dengan caranya yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menciptakan kita yang lebih tahu tentang masraha dan mafsada. Barakallahu'alaikum. Nah, iya. Yeah. Dimulai dari barakallahu'alaikum yang namanya... Iya... Uh, yeah. Niatan dari kedua belah pihak yang memang sudah siap untuk mencari pendamping. Nah, jadi sudah ada niat, keinginan untuk mencari pasangan. Setelah itu Barakallahuikum prosesnya enam. Ya masing-masing sudah Barakallahuikum ditemukan oleh dua perantaranya. Maka tahapan berikutnya adalah apa? Enam. taaruf tadi. Dengan bertukar baraklafikum biodata. Nah, itu sudah proses ya. Proses yang islami, cara islam untuk membentuk ya ikatan. Nah, kecocokan antara dua insan. Nah, dari situ kan dia akan membaca. Biodata masing-masing. Baraklafikum. Dari nama umur, ya, barakalawwifikum dan segala macam di situ dia bisa bertanya, ya di situ dia bisa barakalawwifikum mengungkapkan, nah barakalawwifikum apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang menjadi e, ketidak sukaan dia barakalawwifikum itu sudah namanya proses, proses untuk apa, koneksi tadi menjalin hubungan barakalawwifikum, nah, ya. Yeah. Ketika memang barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menghendaki dua insan ini akan bersatu barakallahu fikum maka apa? Akan Allah tanamkan adanya kecondongan hati pada kedua belah pihak. Iya. Mungkin dengan sekedar membaca nama, wah, namanya cocok nih sama saya. saya. Hmm, iya kan? Yang satunya juga, wah, ini cocok. Nah, sudah ada jalinan di situ. Iya, belum lagi nanti melihat wah hobinya kok sama ya dengan saya. Hmm. Makanan favoritnya lu sama lagi. Hmm, barakalafikum itu sudah namanya apa? Menjalin, menjalin hubungan. Di situ akan membentuk barakalafikum tadi, ya e, rasa cinta itu di situ. Nah, barakalafikum prosesnya seperti itu. Barakalafikum. Kemudian setelah Melihat, wah, ini sudah ada kecondongan hati yang sangat besar ya. Kok dari semuanya kok sama ini. Nah, Barakulah Fikir. Maka akan masuk dalam, pada proses berikutnya, yaitu apa? Nazor. Nah. Yaitu apa? Akan melihat. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi. ya, Kecondongan hatinya ini benar-benar atau sekedar kamuflase saja. Nah, barakallahu fik. Baik, dengan melihat di situ juga akan proses lagi, itu namanya proses untuk menjalin hubungan daya. Yang laki-laki melihat yang wanita, yang wanita melihat yang laki-laki. Nah, barakallahu fik. Setelah bertemu pandang, wah, ternyata benar, ya. Dugaannya tidak meleset. Ini dia yang saya cari. Ya. Yang perempuan juga demikian itu kan sudah menjalin ya. terbentuklah lagi percikan percikan tadi barakalawwikum nah tapi tapi tadi ya itu semua barakalawwikum dicicil sedikit sedikit sampai nanti barakalawwikum pada halalnya ya, terjadi kecocokan barakalawwikum naam ya sudah Begit, e, kalau begitu lanjut ke tahap berikutnya, barakalawwifikum, berunding, diskusi, iya kapan? Hari perayaannya. Nah, melakukan akad nikah, nah. sehingga barakalawwifikum, rasa cintanya itu tumbuhnya dari proses tadi. Dan ketika berumah tangga, barakalawwifikum itu masih fresh freshnya, ya. Rasa cinta itu masih segar. Masih fresh. Barakulahikum. Nah muncullah mawaddah tadi. Nah, tapi coba kalau kita. Menggunakan konsep. ya Di luar dari Islam. Dengan yang namanya. Pacaran. Barakulahikum. Itu. Nah memang di satu sisi. Barakulahikum ada sisi. Seorang itu lebih. Lebih apa. Ya lebih mengenali pasangannya barakallahu fikum, tapi lebih banyak mabshadahnya kan? Nah, berapa banyak orang-orang yang patah hati? Ya, berapa banyak orang-orang yang bunuh diri gara-gara putus? Ya nggak? Kan? Nah, terus-menerus terjadi peristiwa seperti itu. Nanti ketika setelah menikah sudah dingin, nggak fresh lagi kan? Karena apa? Manis-manisnya itu. Dia jalani ketika masa pacaran. Jadi nikah itu sudah dapat apa? Ya. Udah gak seger lagi. Nah. <tuh> Baraklah. Iya. Paling mungkin bertahan honeymoonnya saja. Selesai itu. Ya sudah biasa. Masa pacaran sudah biasa jalan bareng. Sudah biasa nonton. Biasa travel bareng. Nah. Pas sudah menikah. Ya yes, swiss. Yang perempuan sibuk di dapur, yang laki-laki sibuk di kantor. Nah, jadi dingin. Barakallahu fiik. Baik. Ditambah lagi barakallahu fiikum, mafsadahnya ya, apa itu? Ya, banyaknya terjadi kasus barakallahu fiikum LKMD. Tahu ya LKMD ya? Nah, barakallahu fiikum. Tahu enggak LKMD? Enggak tahu? Hah? Lamar kerry, meteng, isi, eh iya, lamarnya nanti hamil duluan, itu sering kan? Mending kalau laki-lakinya bertanggung jawab. Banyak juga kasus yang terjadi apa? Sudah ditinggal. Nah, Islam sangat memahami kasus-kasus yang seperti ini, sehingga Islam tidak. Barakalawikum, ya. Menggunakan konsep seperti itu. Dalam mencari pasangan. Nah, barak Allah itu. Daib. Munculnya yang namanya apa? Mawaddah. Itu berjalan. Itu kan kalau be, dengan pro, e, proses seperti itu. Barak Allah lama itu. <tuh> Mungkin sampai anak satu. Sampai anak dua. Masih cinta-cintanya itu. Nah. Barak Allah itu. Kemudian muncul setelah mawaddah rahmah. Nah, di sini yang menjadi eh uh, fikum pertanyaan kita. Di sini Allah menggunakan kalimat mawaddah dan rahmah. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita ya mirip-mirip lah, cinta, kasih sayang, ya kan? Kasih sayang ya karena cinta. Cinta itu akan menimbulkan kasih sayang. Nah, Apa bedanya? Disebutkan oleh Imam Ar Razi, barakalawwikum. Ya, perbedaan antara mawaddah dan rahma. Kalau mawaddah itu, barakalawwikum, itu lebih, ya, kepada makna, barakalawwikum, eh, rasa cinta. Nah, yang kaitannya dengan kebutuhan dirinya pribadi, ya. itu namanya mawadah, barakallahu fikum. Nah, ya. luapan perasaan pribadi dia kepada orang yang dia barakallahu fikum sayangi, ya. itu namanya mawadah. Jadi lebih kepada kebutuhan pribadinya Tapi kalau rahma Itu luapan perasaan Barakallahuikum Yang lebih didominasi oleh Kebutuhan pasangannya Ya Nah, Barakallahuikum Baik Eh Misal, Barakallahuikum Contoh untuk membedakannya Barakallahuikum Nah, Uh, Tayib uh, seorang suami, ya, barakalawwifikum. Dia memberikan, ya, hadiah kepada istrinya, mungkin berupa gaun atau barakalawwifikum uh, perhiasan, ya, sebagai ungkapan rasa cintanya. Nah, Barakalawwakum kepada sang istri. Tapi kalau rahma itu lebih pada barakalawwakum luapan kasih sayang yang kembali kepada kebutuhan pasangan. Nah, barakalawwakum, iya. Jadi, ya, ya. ketika seorang suami barakalawwakum merasa naam melihat istrinya yang mungkin barakalawwakum keletihan, ya, capek barakallahu atau ketika dia dalam proses melahirkan barakallahu fikum. Naam. Di situ dia akan meluapkan bentuk kasih sayangnya. Itu namanya apa? Rahmat. Jadi, rahmat itu lebih didominasi kebutuhan pasangan kita. Namanya rahmat. Naam. Kalau eh, mawaddah itu kaitannya kebutuhan kita kepada pasangan kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Itu yang disebutkan oleh beliau. Barakallahu Sehingga eh, dalam rumah tangga itu barakallahu fikum ketiga hal ini harus ada. Untuk menunjukkan rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang berhasil. Ya, rumah tangga yang di situ ada ketentraman di dalamnya. Di situ ada rasa cinta, di situ ada rasa kasih sayang. Ya. Makanya Barakalafikum Islam sendiri eh, Barakalafikum Taib eh, itu eh, tidak, iya. Tidak menganjurkan, nah, barokallahu fiqub, atau tidak memperbolehkan membangun rumah tangga yang tidak dilandasi oleh e, rasa cinta, barokallahu fiqub. Nah, karena keterpaksaan. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang gadis Barakalawfikum yang melaporkan ya kasusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikahi seorang laki-laki dan dia tidak mencintai laki-laki tersebut maka Rasul memerintahkan kepada walinya untuk memisahkan mereka Nah. Bahkan kasus yang demikian pernah terjadi pada barakulahikum rumah tangga beliau. Keluarga beliau yaitu pada peristiwa pernikahan Zainab bintu Jahshin. Nah, dimana Zainab diminta untuk menikahi Zaid bin Harithah. Yang merupakan anak angkatnya Nabi SAW. Zainab adalah wanita Ningrat, dia. Ya. Barakallah, wanita Kuraisyah. Nah, sedangkan Zaid adalah Barakallah vikum Maulah, ya. mantan atau bekas budak Barakallah vikum yang dimerdekakan. Jadi merasa ada ketimpangan, ya, antara eh, Barakallah vikum deraja tadi dan memang secara hati Zainab tidak ada kecondongan. Nah, sempat melobi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang tuanya wahai Rasul, ya ini adalah wanita Quraisy, nah masih ada hubungan keluarga juga, nah mohon dipertimbangkan lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barakalohikum sebenarnya tidak memaksakan, tapi ini ada skenario dari yang di atas. Jadi Allah yang memerintahkan. Nah. Mungkin secara hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat Rasul sebenarnya memiliki kecondongan kepada Zainab bintu Jashin. Ya. Rasul sendiri sebenarnya apa? Menyukai Zainab. Tapi karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Rasul menikahkan Zainab dengan Zaid. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah. Sudah dilobi-lobi. Tidak bisa kata Rasul. Ini dari atas. Akhirnya ya sudah. Zainab. Ya karena ketundukan dia kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya sudah. Dia jalani. Rumah tangga tadi Barakulahikum. Dinikahkanlah dengan Zaid. Tapi Barakulahikum yang namanya hati tidak bisa dipaksakan. Yang namanya cinta itu gak bisa dibuat-buat. Ya. Zainab mencoba. Ya mencoba untuk bisa. Tapi tetap. Gak bisa. Zaid juga merasakan demikian. Ini rumah tangganya kok kayak gini. Ya dingin hambar barakallahu fikum. Naam. Enggak ada kehangatan. Iya, sudah akhirnya Zaid barakallahu fikum lapor kepada Nabi, mohon izinnya. Ya, saya sudah tidak kuat. Nah, saya ingin melepaskan Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tadi, kalau sikap beliau ya secara pribadi, secara personal, secara individu tadi Beliau itu sebenarnya menyukai Zainab. Tapi beliau menggelapkan eh menyampingkan kepentingan pribadi, menyampingkan barakallahu fikum perasaannya. Nah. Iya. Rasul mengatakan kepada Zaid, "Wataqilla, wamsik zaujak." Zaid takwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, kamu pertahankan istrimu. Di sini Rasul bisa memilah ya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan barakalafikum syar'i. Barakalafikum. Padahal kalau secara Jawaes ya itu sebenarnya sudah ada ya kebolehan. Karena memang sudah tidak ada kecocokan. Tidak ada rasa cinta. Sebenarnya memang. Barakulahikum. Pisah. Gitu. Tapi Rasul tidak. Beliau tetap menasehati. Zaid. Barakulahikum untuk apa? Mempertahankan is, istrinya. Beliau tidak ingin. perpisahan Zaid dan Zainab. Ya keluar dari lisan beliau, pendapat beliau secara pribadi. Beliau ingin apa? Perpisahan antara Zaid dan Zainab itu memang turun dari langit. Nah. Barakallahu fik. <tuh> Karena apa? Karena ini akan mengakibatkan fitnah yang besar ya. Barakallahu fik. Akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin baru ya, Zaid Menceraikan Zainab. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi SAW. Menikahi Zainab. Itu yang bikin heboh. Kenapa? Karena dalam budaya Arab Jahiliyah pada saat itu. Status anak angkat itu seperti anak kandung. Nah. Jadi kalau dia menikahi istri anak angkatnya berarti sama saja menikahi istri anak kandungnya. Jadi bagi budaya Arab Jahiliyah ini suatu perkara yang mungkar, aib. Ya, aib besar. Nah, barakallahu fikum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya secara secara pribadi beliau berat sekali untuk mengamalkannya. Nah, Karena akan menjadi apa bahan pergunjingan dan akan digoreng oleh apa orang-orang. Nah, barakahul fikum. Apalagi orang-orang tidak suka barakahul fikum. Ya, tapi barakahul fikum, karena beliau adalah seorang al-amin. Ya, ya beliau sampaikan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi barakahul fikum. Nah, menunjukkan barakahul fikum rasul tidaklah ada pengkhianatan dalam menyampaikan risalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sudah akhirnya Rasul menikahi Zainab. Karena memang Allah sudah merancang itu semua untuk apa? Untuk merubah pola pikir orang-orang jahiliyah dengan anggapan seperti itu. Anak angkat barakallahu jiu statusnya bukanlah darah daging. Iya. Dia tidak bisa menjadi nasab orang tuanya. Orang tua angkatnya. Barakallahu Allah. Sehingga status istrinya. Ya sama saja seperti orang lain. Allah ingin merubah. Ya, ke, e, budaya. Pemahaman. Masyarakat jahiliyah Yang sudah. Bah, melenceng jauh. Barak Allah. Dengan. Langsung sebagai contohnya adalah. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Barakalawwakum. Nah, semenjak saat itu, seiring dengan berjalannya waktu, barakalawwakum, ya, sudah berubah. Nah, pemahaman barakalawwakum, pola pikir masyarakat terkait dengan yang namanya anak, anak angkat, barakalawwakum. Nah, alhamdulillah yang, yang kita ingin ambil di sini pelajaran barakalawwakum tadi, ya, rumah tangga itu butuh dibangun dengan yang namanya rasa, rasa cinta. Barakalawfi kum. Nah, taib dan akan menimbulkan mafsadah yang besar barakalawfi kum ketika rumah tangga itu tidak dibangun oleh yang namanya rasa cinta. Nah, bagaimana agar kita bisa membangun ya rumah tangga tadi? Menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baratulah. <tuh> Dikatakan oleh eh, Sufyan Al-Sawri. Dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam uh, Kitab beliau, Adabur Rawi Ya uh, Tayyip Wasami' Naam Adabur Sami' Baraklawikum Jami' Li Adabur Rawi Wasami' nah. Di mana beliau mengatakan Iza tazawwajar rajul Fakat rakibal bahar Ketika seorang pria itu menikah maka sungguh dia telah mengarungi ya samudra. Nah, jadi digambarkan orang yang barakallahu menikah itu seperti menakhodai sebuah bahtera. Nah, para Bagaimana agar bahtera ini bisa barakallahu fikum Sampai ketujuan, maka itu tergantung ya, barak lafikum orang-orang yang naam menaiki kapal tersebut. Barak lafikum. Dari situlah kita bisa menganalogikan barak lafikum yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu seperti bahtera. Terah. Nah, jadi untuk bisa barakalafikum uh, sukses ya, nah, sampai barakalafikum ketujuan dengan selamat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah barakalafikum visi dan misi nah, ya, harus sama. Tujuan dalam perjalanan pelayaran tadi harus harus sama. Antara suami dan istri. Tentu barulah wikm akan menjadi uh, permasalahan ya, percekcokan. Kalau antara suami dan istri sud, beda tujuan. Seperti orang yang naik kapal, ya, yang satu pengen ke Barakalafikum, Haramain, Mekah, dan Madinah, yang satu lagi pengen ke Eropa. Nah, akan terjadi keributan di dalam kapal, kan? Ya, begitu juga antara suami dan istri, ketika mereka Barakalafikum tidak, ya, satu tujuan, mesti akan sering terjadi yang namanya cekcok. Nah. Yang suami orientasinya dunia dunia dunia. Yang istri orientasinya akhirat akhirat akhirat. Mesti apa? Terjadi cekcok kan? Iya enggak? Nah. Suami pengen anaknya sekolah. Umum. Ya. Sampai kuliah S3, doktor. Nah, yang istri enggak. Pengen anaknya di pondok pesantren. Itu kan sudah terjadi apa? Beda tujuan kan? Akhirnya apa? Ya cok. Ya. Maka ini prosesnya. Baratulah Fikum. Itu dari awal. Ya. Ketika Anda ingin memilih pasangan. Anda harus teliti. Apakah pasangan Anda ini nanti akan. Satu tujuan dengan Anda. Atau tidak. Barokallawwibum. Nah, ya. apalagi kalau berbeda latar belakang Barokallawwibum, ya, pemahaman. Nah, Barokallawwibum itu juga akan mempengaruhi, ya, itu juga akan mempengaruhi Barokallawwibum. Nah, jadi semenjak proses awal itu sangat menentukan. Nah, memilih pasangan. Makanya nya fikum di dalam Islam itu menganjurkan kita untuk memilih pasangan yang saleh dan salihah. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya mengatakan tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ya. Barakallahu fikum. Nah, li jamaliha wa li maliha wa hasabiha wa li ada yang menikahi wanita karena senang cantiknya. Ada yang menikahi wanita karena ingin hartanya. Ada yang menikahi wanita karena nasabnya. Ada juga yang menikahi wanita karena agamanya. Maka Rasul mengatakan. taribat syedek. Maka hendaknya prioritas kamu yang nomor satu adalah. Wanita yang memiliki apa? Agama. Nah. Barakallahu Allah fikir. Baik itu tujuannya apa untuk menyatukan apa tujuan ya barokah fikum nah itu penting Dan itu proses awal kali ketika kita ingin mengawali uh, barokah fikum rumah tangga nah <tuh> yang kedua barokah fikum Kalau berlayar itu kita membutuhkan yang namanya apa? Navigasi. Ya. Sesuatu yang bisa menuntun kita sebagai penunjuk arah. Nah, Barakulah Fikm. Yang menduduki fungsi navigasi ini dalam rumah tangga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Al-Quran adalah As-Sunnah sebagai pedoman. Nah, Barakulah Fikm. Apakah bahtera rumah tangga yang sedang kita barakallahu tumpangi ini ya sesuai dengan tujuan yang sudah kita sepakati atau sudah terjadi peny penyimpangan ya sudah berubah jalurnya jadi ya, nilai dengan Al-Qur'an dan sunah nah barakallahu fiik itu sebagai pedoman dalam rumah tangga apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, ya kita ikuti. Nah, terlebih lagi para Allah fikir, ketika terjadi uh, cekcok, terjadi perseteruan antara suami dan istri, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulullah. Al Fa'intanazatum fi syai'in farduhu ilallah wa rasulih. Nah, para Allah fikir. Jadi jelas ya, Barakallahuikum ya, Tapi kalau kita menjadikan Navigasi dalam rumah tangga itu Selain dari bimbingan Al-Quran Dan As-Sunnah Barakallahuikum Maka akan lebih Banyak timbulnya Permasalahan-permasalahan Dan ya Percecokan-percecokan yang lainnya Barakallahuikum Kemudian Barakallahuikum yang berikutnya juga Adalah seseorang memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak. Nah, dan dia berupaya untuk Barakalofikum memenaikan kewajibannya Barakalofikum diiringi dengan meminta haknya. Jadi paham apa yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi kewajibannya. Barakalafikum. Nah, ya, ketika terjadi barakalafikum ketidakselarasan antara dua hal ini, maka pasti akan terjadi barakalafikum, ya, percekcokan, ya, dan tidak jarang berujung pada barakalafikum pecahnya Bahtera tadi. Nah. Misal barakah wikuin pasangannya atau dia hanya fokus dengan haknya saja suami misal suami itu harus dilayani ya suami itu harus dipatuhi suami itu harus ya dipru barakah wikuin nah, dia memandang Iya akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini ha, sudah tidak ya sudah tidak lagi melayani suaminya ya dulu barakalollihum masih anak satu anak dua ya berangkat kerja kopi di atas meja sudah tersedia Pulang kerja, air hangat sudah disediakan, ya, kopi juga sudah ada, naam, tapi giliran sudah anak, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh, naam, barakalafikum, ya, boro-boro kopi, naam, ya, baju kerja saja gak digosokkan. Dia merasa haknya barakalafikum sudah dikurangi. Ya, akhirnya ngomel-ngomel, marah-marah kepada istrinya. Nah, barakalafikum. Dia tidak melihat faktor yang lain, ya kan? Barakalafikum. Nah, terus begitu juga istri sebaliknya, barakalafikum. Iya, yeah. itu yang paling sering barakalafikum yang menjadi penyebab, ya, faktor penyebab terjadinya keretakan dalam bahtera rumah tangga itu. Masalahnya adalah hak dan kewajiban. Sering sekali barakalafikum terlalaikan oleh kita. Sering kali masing-masing pasangan barakalafikum mereka lebih menuntut haknya. Dan melalaikan kewajiban. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Antu ila Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah tadi pada pemiliknya. Nah. Dan Allah juga mengancam orang-orang yang seperti ini. Hanya menuntut hak. Tapi melalaikan kewajiban. Allah mengatakan, "Wainilil mutafufin, celaka orang-orang yang curang itu." Nah, "Wajad kalu ala nasiya stafun, wajad kaluhum awazanuhum yusirun." Mereka ini, kalau orang lain yang menimbang untuk dia, mintanya apa? Dimantapkan timbangannya kan? Is mantepin timbangannya masih kurang dikit dimantapkan. Dia minta apa? Haknya itu penuh. Tetapi giliran dia menimbang untuk orang lain, apa? Dia bermain curang. Ya. Timbangannya dia akalin. Barakallahu fikum. Nah, Maka Allah ancam dengan al-mutaffifin ini dengan wail. Neraka itu berlaku untuk bukan masalah timbang menimbang barakalawwikum ya, ancaman ini berlaku untuk semua tindakan yang orang itu hanya menuntut haknya tapi tidak peduli dengan kewajiban ya nah, dalam urusan rumah tangga barakalawwikum itu sangat sangat ditekankan dan itulah yang mayoritas atau bisa kata-katakan e, kebanyakan ya masalah masalah rumah tangga itu karena masalah ini nah kadang dari sisi nafkah barakah fikum enam itu kan kewajiban suami ya kewajiban suami barakah fikum nah dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk anak dan istrinya, tapi dia gunakan hartanya tadi untuk kesenangan dia, ya, nah, buat dia beli motor, ya, kontak ganti HP setiap ada HP yang baru dia beli, ya. Ya, tapi istrinya, barakalawwikum, ya, bajunya dari pertama kali nikah sampai anak tiga Nah, gak ganti-ganti. Yang namanya eh, sandang. ya, Itu merupakan kewajiban. Memberikan pakaian itu. Nah, Baraklawikum. Ya. Begitu juga untuk urusan anak-anaknya. Baraklawikum. Ya, tidak begitu dia prioritaskan. Tapi kalau sudah untuk hobi, kesenangan dia, itu nomor satu. Hmm. Ada suami yang hobinya otomotif. ya, Kadang beli spare partnya saja sampai 10 juta, dia gak eman-eman. Anaknya. Bi. Minta uang, Bi. Buat apa? Potokopi kitab. Masa kitab lagi sih? Kemarin kayaknya kamu udah minta, kan? Nah, dimarahin itu anaknya. Bi. Minta uang. Apa? Tasnya ini udah sobek-sobek. Iya. -sobek. Yeah. Nah, ini sudah 5 tahun gak diganti-ganti, sudah lah nak sabar ya. Bapak dulu waktu sekolah sama kayak kamu. Nah, kan, banyak yang seperti itu. Tapi giliran untuk Allah Musta'an ya kesenangan dan hobi dia, nah, itu nggak eman-eman. Nah, tapi giliran anaknya untuk bahkan pendidikan, barakalafikum ya, kebutuhan yang sebenarnya primer. Itu dia suruh sabar-sabar saja. Nah, itu sudah merupakan bentuk. Barakallahuikum kezaliman ya. Nah Barakallahuikum. Baik. Begitu juga terhadap. E, istrinya Barakallahuikum. Sekian banyak masalah Barakallahuikum. Biasanya bersumbernya dari sini. Seperti juga Barakallahuikum. Terkait dengan masalah. E, kebutuhan biologis. Itu juga kadang menjadi. Banyak ya sebab pecahnya bahtera rumah tangga. Nah yang suami mungkin tidak mendapatkan barakalavikum secara ya e, memuaskan kebutuhan biologisnya. Begitu juga yang istri. Akhirnya ya, cari di luar. Makanya Islam itu barakalavikum ini memperhatikan walaupun perkara syahwat. Sampai-sampai Rasul mengatakan wafibuti ahadikum sodakah. Ketika kalian menyalurkan syahwat kebutuhan biologis tadi kepada pasangan kalian yang sah. Itu terhitung sodakah. Dianggap pahala. Nah, Karena dianggap penting memang dalam Islam itu. Barakulahikum yang namanya kebutuhan biologis itu bukan hanya sekedar syahwat. Yeah. Bukan hanya sekedar uh, barakulahikum kebutuhan manusiawi tapi di situ ada unsur ibadah padanya Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengatakan idza da'at e, idza da ar-rajulu zaujatahu ila firasy fa'abad anta Naam fa baca lailatahu ghabanan la'anatul malaikatu hatta tusbihah Naam Sampai seperti itu. Apabila ada seorang suami. Memanggil istrinya. Ya, untuk ke tempat tidurnya. Maksudnya untuk melakukan hubungan. Barakulahikum tersebut. Kemudian sang istri tadi menolak. Ya, tanpa ada alasan syari. Pada malam hari itu. Maka wanita itu akan mendapatkan. Laknat malaikat. Sampai dia memasuki waktu subuh. Atau sampai dia membuat. Suaminya tadi ri ribah. Sampai seperti itu. Seorang istri yang enggan melayani memenuhi kebutuhan biologis suaminya sampai mendapatkan laknat malaikat. Karena tadi ini penting masalah ini. Barakallahu fikum. Karena ketika kebutuhan biologis ini barakallahu fikum tidak terpenuhi dan tersalurkan dengan baik, itu maksudnya besar. Ya, mampsa besar barakallahu fikum. Nah, makanya Rasulullah wali wasalam juga beliau memberikan solusi ketika seorang laki-laki, seorang suami, ya di luar ketika dia terpesona dengan seorang wanita yang barakallahu fikum bukan mahramnya, bukan pasangan yang yang sah, maka Rasul memerintahkan bagi suami tadi untuk mendatangi istrinya. Nah, untuk menyalurkan apa? syahwatnya tadi. Karena dengan seperti itu barakallahu fikum akan menjadi netral kembali. Barakallahu fik. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi barakallahu fikum bisa dibayangkan. Iya, kerusakannya akan muncul barakallahu fik. Ini kasus juga tidak satu dua terjadi ya pada rumah tangga-rumah tangga, tangga barakallahu fikum kaum muslimin. Karena urusan apa ya, kebutuhan biologis ini. Nah, barakalafikum. Ini perlu diperhatikan juga, ya. Perlu di, diperhatikan juga, barakalafikum. Nah, wallahu taala alam, biswap barakalafikum. Dan yang terakhir yang kita cukupkan sebenarnya masih banyak poin, ya, yang bisa kita uh, kupas barakalafikum. Nah, itu dalam Uh, rumah tangga itu butuh dengan yang namanya musyawarah, ya musyah, musyawarah, tukar pikiran, ya, yeah. sharing, berbagi, barakalawikum itu penting. Nah, jadi tidak barakalawikum uh, bergerak sendiri-sendiri. suami ketika dia ada ide dan itu berkaitan barakallahu fikum dengan urusan yang besar ya dalam barakallahu fikum rumah tangganya maka sangat dianjurkan dia untuk bermusyawarah dengan istrinya nah iya seperti ketika ingin membangun rumah ya membeli tanah barakallahu fikum nah, memang itu hak dia Ya memang itu uang dia. Nah, tapi barakalafikum untuk ya membangun tadi barakalafikum eh, hubungan yang baik itu sangat dianjurkan bagi sang suami tetap meminta pendapat istrinya. Ya. Karena di dalam syariat sendiri barakalafikum musyawarah itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Padahal beliau seorang Nabi yang setiap saat dapat wahyu, tapi tetap sama Allah diperintahkan untuk bermusyawarah. Nah, ya, wasyair fil amri kata Allah. Ajalah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusanmu. Wa amruhum syala baynahum. Barakalafikum. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Sallam dengan istri si diau. Ya, sharing Jadi pada saat peristiwa Hudaybiyah, ya. itu kan Barakalafikum kaum muslimin membuat perjanjian dengan kaum musyrikin yang isinya pada saat itu memang sangat-sangat tidak adil ya. Pada saat itu sangat-sangat merugikan orang Islam. Nah di situ para sahabat banyak yang kecewa kepada Rasul. Kok mau ditandatangani? Nah pada saat itu mereka sudah dari Madinah menuju ke Mekah kan ingin melakukan manasik. Tapi sama orang miskin nggak boleh dihalang-halangi. Nah, pada jangka waktu tertentu baru boleh mereka apa? Melakukan. Dan kalau ada orang-orang dari Mekah datang ke Barakulahikum ke Madinah harus dikembalikan. Jadi mereka berpendapat ini perjanjian yang berat sebelah ini merugikan. Tapi sama Nabi. Jadi disetujui. Itu yang bikin para sahabat itu mengganjal. Dan itu terbawa kerasa ya, kecewa mereka ketika Rasul memerintahkan mereka untuk memotong hewan haidhul mereka masih terbawa oleh rasa sedihnya nggak ya. ada yang bergegas baru kali itu Rasul merasakan biasanya kan sahabat-sahabat itu kalau Rasul yang perintah langsung ya lebih la Rasul ya lebih Rasul tapi kali ini kok dingin semuanya kayak oh, oh, masih kepikiran ya Rasul akhirnya masuk ke hati. Nah. Kemudian curhat dengan istrinya Ummu Salama. Iya. <Sess> nah, Barar Wafiq. Nah, ketika beliau uh, curhat dengan Ummu Salama. Beliau uh, gimana ini sahabat-sahabatku ini kok. Ya, ucapanku tidak didengarkan. Maka Ummu Salama memberikan sebuah solusi ide yang mungkin tidak terpikir oleh Rasul saat itu. Kata Ummu Salama, "Wahis, ya, dalam mereka memang sekarang lagi dalam keadaan apa? Ya, eh, sedih, dalam keadaan mungkin masih mangkuk. Nah, ya sudah, sampean saja berjalan, enggak usah ngajak mereka bicara, ambil hewan kurban sampean. Sampai sembelih sendiri saja. Nah, biarin mereka seperti itu, dimaklumi saja. Oh iya juga ya kata Nabi, kenapa kok saya jadi apa? Terpengaruh oleh mereka. Nah, ya sudah akhirnya Nabi keluar, enggak ngajak mereka mereka bicara, beliau mengambil hewan kurbanya dan beli sembelih. Nah, ketika Nabi menjual hewan kurban, sahabat-sahabat yang lain baru sadar, ya. Terbangun dari Barakulahikum dari kesedihannya Melihat Nabi menyembelih, Ya sudah akhirnya lain pada Mengikuti satu Satu persatu Barakulahikum Nah di nah, disitu Barakulahikum kita mendapatkan faedah Dari yang namanya musyawarah Sering dengan istri Istri sering dengan Suami nah, Kadang dengan yang namanya musyawarah Dengan yang namanya Barakulahikum eh, Tayyib Ya, berbincang-bincang, itu kita akan mendapatkan solusi yang tidak kita pikirkan. Nah, atau terkadang kita mendapatkan sebuah marah bahaya yang tidak kita ketahui. Dari teman kita berbicara tadi, dari pasangan kita. Makanya Al-Bin Abi Talib mengatakan al-istisyaru a'inul hudah wakat Man yustazona An Ra'yhi kata beliau musyawarah itu adalah mata dari petunjuk dan terkadang orang yang tidak kita anggap pendapatnya itu memberikan sebuah ide yang cemerlang seperti kasus Bara Kalafikum pada zaman Nabi perang Khandaq siapa yang memberikan ide Salman al Farisi. Ya, padahal Salman saat itu tidak diperhitungkan karena dia termasuk orang baru, ya, orang baru datang ke Madinah. Tapi ternyata dia memberikan ide di saat-saat yang Barakalawhikum genting seperti itu, di mana kaum Muslimin diserang dari luar, diserang dari da dalam, sebuah strategi perang yang tidak dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Barakalawhikum. Datangnya dari siapa? Salman al. Alfarisi, Barakalafikum. Nah, ya. Jadi Barakalafikum musyawarah dalam keluarga itu dibutuhkan. Nah, terkadang kita hanya butuh musyawarah tadi dengan istri kita. Terkadang kita butuh musyawarah itu dengan anak-anak kita. Ketika ada suatu permasalahan dimusyawarahkan. Nah, terkadang tadi, ide itu muncul dari orang-orang yang tidak kita duga. Terkadang anak kita yang paling kecil ya. punya ide yang Masya Allah cemerlang. Nah. ya Sehingga musyawarah itu tidak akan membawa kerugian. Nah, justru ketika kita lebih bertindak individual itu seringnya kita menyesal. Terkadang ada sesuatu yang lebih baik, terkadang apa yang kita lakukan itu membawa mudarat. Nah. Dan seringnya tadi Barakulahikum. Ya terjadi check check ya gara gara tadi, nah barakallahu fikum misal istrinya ketipu sama temennya, nah investasi bodong gitu ya, dia bilang kan ini uang saya, memang istrinya punya uang kaya, nah dia untuk melakukan barakallahu fikum mengolah hartanya tadi tidak minta e, tidak bermusyawarah dengan suaminya, nah akhirnya ya ketipu uang miliaran rupiah Barakallahu Baru ngomong sama suaminya setelah ketipu. Suaminya marah. "Loh, kenapa enggak musyawarah sama saya? Kenapa tidak?" "Hah? Bilang." Nah, itu barakallahu fikum. Itu perkara yang eh bisa ya, membantu dan membuat kita membawa keluarga kita pada kondisi yang sakinah, mawaddah warahman wallahu taala miswab ini yang bisa kita uh, bagikan barakallahu fikum pada kesempatan kali ini subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu inai